Nah, yang berikutnya dari Mansubat Yaitu Al-Halu Al-Halu Ismu Naki Mansubatun Itu jangan dibaca Ismu Naki Itu tidak bisa dibaca sebagai na'at di situ Ismu Naki Dia itu adalah Ismu Naki Mansubatun yang dibaca Nasob Tubayinu Hayatas Sohibil Halih itu baca sahibi. Meskipun harokatnya fatah itu. Dia dibaca sahibi. Isim Kiroh tadi. Yang dibaca nasab itu. Menjelaskan. Keadaan sahibul hal. Ketika fiil itu terjadi. Maksudnya. Jadi ana ulangi, hal itu adalah isim nakirah. Seperti syaratnya pertama tuh dia harus isim, itu jelas. Kemudian dia harus nakirah. Ma'rifat secara asal enggak bisa menjadi hal. Kemudian mansubatun. Itu harusnya kayak yang paling coy badannya mansubun di situ bukan mansubatun. Dia itu dibaca nasab. Tubayinu Hai at-sahibul hal yang nanti isim tersebut menjelaskan keadaan sahibul hal. Kalau mau ditambahi, sahibul hal di sini bisa jadi berbentuk fa'il atau berbentuk mafulunbi. Ya, jadi sahibul hal di sini kalau dipetakan lagi, dia di situ masuk fa'il atau maf'ul Ketika terjadinya fi'il Definisinya ini agak kurang. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang lain disebutkan ketika fiil itu terjadi, bagaimana fail, bagaimana maf'ul bi keadaannya itu dijelaskan oleh hal. Difahami definisinya itu isim nakirah yang dibaca nasab. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan keadaan sahihul hal. Dalam kurung di situ ber sahihul hal di sini bisa jadi fa'il atau bisa jadi maf'ulun bih. Kapan dia jelaskan keadaan itu? Ketika terjadinya fi'il. Ketika terjadinya sebuah perbuatan, sahiibul hal apa? hal ini menjelaskan keadaan sohibul halnya, baik yang berbentuk fa'il atau yang berbentuk maf'ulun bih nantinya. wa jawaban li kayfah. maka hal nanti kalau kita ingin mengetahui hal itu caranya adalah kita letakkan jawaban kaifa kaifa mau motalul selanjutnya kaifa hadasa al fi'lu bagaimana perbuatan itu terjadi ya bagaimana perbuatan itu terjadi Bagaimana keadaan perbuatan itu terjadi. Itulah hal yang menjelaskan. Ya. Jadi watakunu jawaban li kaifa. Dan hal ini nanti sebagai jawaban untuk kaifa. Kaifa hadasa al Bagaimana fi'il atau perbuatan itu terjadi. Nah inilah definisi hal. Kita lihat contohnya ya. Akbala al mu'allimu. Mu'allim mu itu, seorang mu'allim itu, atau seorang guru itu, datang dalam keadaan tersenyum. Mu'bata siman. Mu'bata siman, di sini. Isim. Kemudian, dia nakiroh. Kemudian dalam keadaan mansub. Dia datang untuk menjelaskan sahibul hal. Dan sahibul hal itu nanti diantara syaratnya dia harus berbentuk isim ma'rifat. Dan yang isim di situ hanya mu'al al-mu'allim. Dia datang untuk menjelaskan keadaan sahibul hal. Bagaimana keadaan ketika fi'il terjadi. Ketika fi'il akbalah terjadi. Bagaimana keadaan sahibul hal. Keadaannya si mu'allim ini. Dijelaskanlah sama si hal ini. Menjadi mu'betah siman dalam keadaan tersenyum. Kalau nanti kita letakkan pertanyaan atau jawaban kaifa, maka nanti jawaban pertanyaannya seperti ini. Kaifa aqbala almuallimu? Bagaimanakah keadaan seorang guru ketika datang? Kalau kita ingin mengetahui sebuah kata ini hal, maka di antara kaidah ringkasnya kita meletakkan kata kaifa. Berarti jadinya gini. Kaifa aqabala al-muallimu. Bagaimana seorang mu, keadaan seorang muallim ketika datang? Jawabannya adalah. ya Jawabannya dia itu adalah. Dalam keadaan tersenyum. Berarti mubutasiman adalah. Hal. Paham ini? Jadi watakunu jawaban li kaifa Dan dia itu nanti sebagai jawaban untuk kaifa kaifa hadasa al-fi'lu lanjutannya. Bagaimana fi'l itu terjadi? Berarti kalau akbala al-muallimu mubutah siman. Berarti jawab, kalau kita buat pertanyaannya. Kayfa akbala al-muallimu. Bagaimana keadaan muallim ketika datang. Jawabannya apa nanti? Mubutah Maka mubutah siman adalah hal. Mubutah siman halun mansubatun. Wala matunas bihi al-fat-hatu. Wala matunas biha al fat Dan tanda nasabnya itu dengan Fathah Di sini perhatikan sohibul halnya berbentuk fa'il. Makanya tadi anak katakan tubayinu hay atas sohibul hal menjelaskan keadaan sohibul hal. Sohibul hal ini ditakit dua. Yang pertama fa'il, yang kedua mafulun bi. Ya. Yang pertama fa'il. Yang kedua adalah maf'ulun nah, bi. Kalau contoh kita yang pertama. Akbala'al mu'allimu. Ini contoh yang berbentuk fa'il. Sohibul hal berbentuk fa'il. Kemudian contoh yang kedua. Wa mislu syaribtu asaya sahinan. Saya telah meminum sebuah teh atau secangkir teh. Masahinan dalam keadaan teh itu panas. Berarti yang jadi sohibul halnya bukan tu, bukan domir itu. Tapi yang jadi sohibul halnya itu adalah itu, yaitu tehnya itu. Dan di sini dia berbentuk mafulun mafulun bi. Jadi sohibul halnya berbentuk maful bi. Jadi bukan saya meminum teh dalam keadaan saya panas. Kalau nanti domir itu di situ sebagai halnya eh halnya maka nanti yang panas itu orang yang minum. Tapi kalau misalkan yang dijadikan sebagai sahihul halnya adalah asyayanya ini yaitu tehnya ini maka yang panas itu adalah tehnya bukan orang yang meminum. Jadi sudah saya sebutkan tadi ya, keadaan sahihul hal bentuknya itu dua. Kalau bukan fa'il ya berbentuk Mab'ulun bi Sahinan Halun mansubatun Walamatu wa nasbiha al-fathatu Lihat ya, sekarang kita bahas tentang syarat hal Apakah semua isim nanti bisa mutlak begitu saja Jadi dijadikan hal Yang pertama syarat hal Dia itu harus berbentuk sifat yang dapat Berpindah-pindah Tidak boleh tetap pada satu sifat saja. Jadi sifat yang ada pada hal, itu adalah sifat yang masih bisa berpindah dari satu sifat ke sifat yang lain. Seperti contoh di kitab kita tadi, guru itu, mu'alim itu datang dalam keadaan tersenyum. Keadaan tersenyum, sifat tersenyum ini, bisa pindah ke dalam keadaan marah. Bisa Jadi besok gurunya datang dalam keadaan marah. Hari ini tersenyum, besok dia marah. Bisa. Atau seperti contoh tadi, ketika saya meminum sebuah secangkir teh, tehnya itu dalam keadaan panas. Nah, sifat panas ini masih bisa berpindah ke sifat dingin. Jadi, bisa jadi besok saya minum teh, tapi teh yang dingin gitu. es teh misalkan. Nah, ini syarat yang pertama harus terpenuhi. Tidak boleh sifat itu sifat yang baku, yang tidak mungkin bisa berpindah. Ya, itu syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang kedua, hal itu harus berbentuk isim nakiroh dan tidak boleh berbentuk isim ma'rifat. Itu secara asal itu. Karena yang boleh menjadi ma'rifat nanti itu adalah suayibul halnya. Nah, secara asal, hal ini harus isim nakiroh, tidak boleh datang dengan isim ma'rifat. Jadi kalau kalian baca, praktek, misalkan dapat isim ma'rifat, enggak usah repot-repot lagi, dianggap sebagai hal. Karena itu sudah sesuatu yang tidak mungkin secara asal itu. Memang syaratnya dia itu harus isim Nakiro. yang ketiga harus dari isim mustad dan kemarin sudah pernah anda sebutkan isim mustad itu terbagi delapan ya? baik isim fa'il isim maf'ul, sifat musyabbah si kotul paham? dia harus terbentuk dari isim mustad tidak bisa berbentuk masdar hal tidak bisa datang dengan bentuk masdar kemudian yang Keempat, hal itu terletak setelah jumlah yang sempurna. Atau kalau ini ana lupa tadi tulis. Hal itu harus fadlah. Fadlatun. Ya. Fadlah itu apa? Terletak setelah jumlah yang sempurna. Dia sekedar tambahan saja. Tanpa dia pun, jumlah sebelumnya itu tetap dipahami dengan baik. Itu namanya fadlah. Karena ada jumlah nanti yang dia tidak fadlah. Seperti mubtada khobar, tidak ada khobar tidak bisa sempurna makna mubtada. Tapi kalau hal tidak ada hal, jumlah sebelumnya tetap dipahami dengan baik. Ya. Jadi terletak setelah jumlah yang sempurna, maksudnya hal ini sifatnya adalah fadlah. Fadlah itu tanpa ada dia pun, kalimat yang sebelum dia tetap bisa dipahami dengan baik. Itu Seperti tadi aqbala almuallimu mubtasiman. Kalau seandainya mubtasiman kita buang, jumlah ini bisa dipahami tidak? Tetap bisa dipahami bahwasanya muallim itu telah datang dan sempurna kita memahaminya. Atau misalkan seperti contoh tadi, syaribtu asyaya sakhinan. Kalau kita buat sakhinan kita buang, yang tinggal cuman syaribtu asyaya, maka jumlah ini pun dipahami dengan baik. Paham ini? Jadi hal itu harus terletak setelah jumlah yang sempurna. Kalau fi'il butuh fa'il, ya harus ada fa'ilnya dulu, baru hal. Kalau fi'il butuh fa'il butuh maf'ul, fi'ilnya muta'addi, berarti ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, baru hal. Enggak boleh fi'il, hal, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Itu enggak bisa seperti itu. Paham ini? Enggak bisa tuh Fi'il, seperti syaribtu sahinan, Asyaya itu enggak bisa. Ya, karena pelakunya apa? jumlahnya dia itu belum sempur sempurna. Jadi kalau fiilnya fiil lazim berarti butuh fa'il, fiil, fa'il baru hal. Kalau fiilnya fiil mutaaddi, ya, fiilnya adalah fiil yang mutaaddi berarti fiil, fa'il, maf'ulun bih, kemudian hal. Empat syarat ini harus terpenuhi kalau dia itu mau menjadi hal. Kemudian yang berikutnya kita ingin membahas tentang syarat dari sahihul hal. Ditulis yaitu dia harus berbentuk isim ma'rifat. Ini syaratnya. Ya. Sahibul hal itu harus berbentuk isim ma'rifat. salah satu salahatnya. Kita lanjutkan anwaul hali di kitab kita ya, jenis-jenis hal. Hal itu ada yang sifatnya mufradatun jumlatun yang ketiga syibhu jumlatin. Ya, jadi bentuk-bentuk hal ada yang bentuknya mufrad Kemudian yang kedua ada yang berbentuknya jumlah dan yang ketiga ada berbentuk shibhul jumlah. Sekarang ya halun mufradatin hal yang mufrad. Hiya ma laysat jumlatan. Berarti katanya halun mufradatun karena hal di sini dianggap muannas. Hiya ma laysat jumlatan wala shibha jumlatin. Hal mufrad itu adalah hal yang bukan berbentuk jumlah dan juga tidak berbentuk syibhul jumlah. Ini seperti bentuk apa kita bahas kemarin khabar yang mufrad. Ya, jadi yang dimaksudkan mufrad di situ bukan jumlah atau syibhul jumlah. Bukan masalah mufrad ini bukan masalah bilangannya ya, tapi bukan jumlah baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Dan juga bukan berbentuk syibhul jumlah. Terserah bilangannya satu, bilangannya dua, atau bilangannya lebih daripada itu. Yang penting bukan jumlah dan syibhul jumlah. Maka dialah hal. Dialah hal yang mufraud. Seperti nama al-adilu mutma'innan. Orang yang adil itu, laki-laki yang adil itu tidur dalam keadaan tenang. Mutmainnan. Ya, Di sini hal yang mufrad, bukan dari sisi bilangan. Ya, kenapa dia dikatakan hal mufrad? Karena bukan berbentuk jumlah dan juga bukan berbentuk shibul jumlah. Atau nama til adilatu mutmainnatan. Wanita yang adil itu tidur dalam keadaan mutmainnatan. Ana lupa ya salah satu syarat dari sahih, salah satu ketentuan dari hal ini bisa ditambahkan dia selalu mencocoki sohibul hal dalam sisi jenis dan bilangan itu salah satu ketentuan yang harus berlaku antara hal dan sohibul hal hal ataupun sohibul hal itu selalu mencocoki dari sisi bilangan dan dari sisi jenis kalau Sohibul halnya muzakar. Halnya muzakar. Sohibul halnya mufrad, Halnya mufrad. Kalau sohibul halnya muannas. Halnya muannas. Sama juga dari, dari sisi bilangan. Pun dia mengikuti. Itu ketentuan antara hal dengan sohibul halnya. Jadi jangan sampai nanti ada sebuah perkara. Yang kalian anggap itu sebagai hal. Nyata-nyatanya. Dari sisi bilangan dan jenisnya saja. Sudah berbeda. Ya. Sohibul halnya mufrad halnya jamak misalkan itu enggak bisa. Atau shohibul halnya muzakar. E, halnya muannas, itu enggak bisa juga, harus sama. Atau contoh berikutnya <tik> nama al-adilani mutma'inaini. Ya, mutma'inaini. Sama? Dua orang laki-laki yang adil itu tidur dalam keadaan tenang. ingat hal mufrad itu bukan masalah bilangannya. Hal mufrad itu adalah bukan berbentuk jumlah. Dan juga bukan berbentuk syibhul jumlah. Kemudian. Nama al-adiluna mutmainina. Mutmainina. ya, Laki-laki yang adil itu. Tidur dalam keadaan mereka itu tenang. Atau. Nama til adilatu mutmainna tin. Di sini dibaca tin karena jama' muannats salim kalau dalam keadaan nasab menggunakan kasrah inilah hal mufrad ya hal mufrad itu adalah yang bukan jama eh bukan jumlah dan juga bukan syibhul jumlah طيب ini dua sudah cukup kalau ada pertanyaan nanti Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik